Mitra bisnis Kompas menulis ada sekitar 6.000 izin pertambangan mineral dan batubara yang tumpang tindih, baik dengan sesama izin tambang maupun dengan izin pengelolaan hutan. Sebagai contoh, izin pertambangan di lahan yang sama dapat dimiliki oleh dua atau tiga perusahaan yang berbeda yang pada akhirnya sering menimbulkan sengketa. Bila hal ini tidak segera diatur, maka dapat mengancam lingkungan, kegiatan pertambangan, dan juga pendapatan negara. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Priagung Rahmanto. Pak Priagung, apa komentar Anda? Ya, tumbang pindih itu bisa bermacam-macam. Satu, bisa tumbang pindih dengan misalnya hutan lindung bisa, atau... atau kawasan yang tidak boleh dieksploitasi gitu ya cagar alam itu itu tumbang tindih tumbang tindih juga bisa antara e, wilayah pertambangan satu dengan yang lainnya gitu yang memang belum tentu ditambang nah itu terjadi karena terutama sejak otonomi daerah itu kan karena kewenangan untuk mengeluarkan kuasa pertambangan atas wilayah wilayah itu sudah didelegasikan di, ke daerah gitu jadi sulit bagi pemerintah pusat untuk mengontrol Mungkinkah permasalahan dapat terselesaikan dengan baik mengingat koordinasi antar kementerian merupakan titik lemah kita? Iya itu memang koordinasi barang yang susah di kita jadi memang antar departemen juga koordinasi tidak berjalan dengan bagaimana mestinya juga kemudian komunikasi dengan daerah saya kira juga terlalu lebih sulit gitu karena memang e, pemerintah pusat sendiri kewenangannya bukan di pemerintah pusat itu tapi pemerintah pusat seharusnya memang Sejak awal ketika Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang baru itu diberlakukan, kewajibannya pemerintah pusat seharusnya mengeluarkan peta wilayah seharusnya itu. Itu yang sampai sekarang belum jadi gitu. Jadi wilayah mana yang dikategorikan tambang nasional, tambang strategis itu yang sampai sekarang belum ada. Mana yang tambang rakyat, kemudian mana yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah itu itu belum ada sekarang pemetaannya yang yang komplit itu belum ada. Jadi kemudian Karena kewenangannya sudah diberikan ke daerah, ya otomatis dikeluarkan saja izin-izin itu. Bahkan sekarang kan e, pemerintah pusat sendiri tidak bisa memonitor berapa sebetulnya jumlah katakanlah produksi batu bara yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan karena tidak tahu persis berapa jumlah yang melakukan usaha itu. Gitu. Bila pengaturan seperti itu tidak ada, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya memang sudah tahapnya harus. Di, apa ya, koordinasi secara langsung artinya harus duduk bersama sebetulnya antara pemerintah pusat gitu, Departemen SDM dalam hari ini dijen mineral batubara panas bumi dengan, dengan pihak daerah yang pertama, kemudian dengan pihak kehutanan gitu paling tidak itu, kemudian dengan dinas tata ruang seperti itu untuk, harus satu-satu menurut saya ini sudah harus, harus terjun langsung dan satu-satu diselesaikan di tiap daerah gitu oleh kementerian uh, pemerintah pusat gitu. Pemerintah pusat yang harus proaktif menurut saya, Kementerian SDM. Demikian Priagung Rahmanto, saya Dinda Natasya.